orang tuanya yang memiliki pemikiran enggak benar. Kita kembali kepada tadi. Seorang lelaki ini di Bangkok dia itu menikahin mau menikah dengan anaknya seorang syekh. Dia enggak ngelihat sama anaknya. Dia ngomong sama teman-temannya, "Aku mau nikah sama anaknya fulan ini." "Ente kata dia, udah banyak yang lebih kaya dari ente ngelamar enggak dikasih. Apalagi orang kaya ente." Ya siapa tahu dikasih. Akhirnya dia melamar. Dia melamar ngomong abahnya perempuan ini. Benar. Kau mau menikahi putriku? Benar sih kata dia. Anak kepunya. Ya udah kalau kau mau menikahi putriku, kau lamar bawa orang itu deh. Kan kau ngelamar enggak mungkin sendirian, mesti bawa keluarganya Dia bawa teman-temannya itu. Akhirnya terjadi kesepakatan hari pernikahan. Dia belum melihat putrinya. Rasulullah s.a.w. menasehati kita ketika mau menikah itu untuk melihat kepada putrinya. Tapi karena dia tahu nih anaknya Syekh udah aman sudah lah. Orang semua keluarganya ganteng-ganteng. Biasanya kalau orang ganteng keturunannya ganteng juga. gitu kan. Ayu kalau perempuan. Maka dia tidak mau melihat sudah. Akhirnya dinikahkan. Udah resepsi, udah selesai. Malam dia cerita sholat maghrib berjamaah sama orang tuanya. Sholat maghrib berjamaah. Abahnya itu doa, panjang banget doanya kata dia, apa musibah dapat menantu anak dia? bingung nih menantunya ini, selesai maghrib Isya, selesai berjamaah lagi, lama juga dia doa, akhirnya tanya nih si mertua, kau mau masuk menjumpain istrimu? Ya iyalah kata dia, dari tadi udah ditunggu-tunggu gitu kan? Akhirnya masuklah. Fadhl kau masuk. Ketika masuk ke rumahnya, yang menyambutku itu orang-orang tua, kayak bangkai hidup. Orang-orang paling muda mungkin umur 60 tahun kata dia. Yang menyambutkan biasanya kan disambut sama orang-orang tua kata dia, Allah kata dia. Sampai akhirnya aku dimasukkan ke kamar pengantin. Alhamdulillah, baru aku lega hatinya. Masuk kamar itu Tahu-tahu datang seorang perempuan yang bersimpuh di bawah kaki dia. Perempuan itu mengatakan, "Ana sir walidi, faqad afdahu Aku adalah rahasia bapakku. Aku adalah rahasia bapakku yang dia tidak membuka rahasianya kecuali kepadamu dengan harapan kau bisa menjaga rahasia itu." Ternyata dia lihat kemantannya ini kakak Langsung dia, don't shock dia. Tapi dia ngomong, ketika itu, perempuan ini langsung balik lagi, dia bawa sekantong duit. Dia datangkan, ini, Allah telah menghalalkan bagimu untuk menikah lebih dari satu. Nikahlah kau. Dua, tiga, empat, kau mau membeli budak pada waktu itu masih ada perbudakan, masih banyak budak. Kau mau membeli budak perempuan, belilah dengan uang ini. Tapi jangan kau singkap rahasia, Bapak. Ini kata perempuan ini. Pertama yang dia katakan. Kemudian dia mengatakan. Andai kata seorang perempuan itu diharapkan oleh suaminya. Kecantikan dan fisiknya. Maka aku termasuk wanita yang enggak beruntung mendapatkan. Tapi kalau diharapkan dari wanita itu akalnya, kecerdasannya dan agamanya. Mudah-mudahan aku memiliki itu. Kata perempuan ini. Langsung ketika perempuan ini berkata itu. Dia ingat dengan satu kejadian. Yang menikah ini anak lupa namanya. al sedih dia. Dia itu suka keliling berdagang. Dulu kan berdagang itu pindah kota-kota, ya. Dia bawa dagangan ke sana. Ketika dia berada di salah satu negeri Asfahan, negeri Kurusan, ya, di situ dia menghadiri sebuah kajian. Kajian itu syekhnya membahas sebuah hadis. Hadis itu imra'atun amatun hasna talit khairun min has. Amatun Sauda, calit khairun min hasna lah calit. Dikatakan bahawasanya seorang perempuan yang hitam tapi dia bisa melahirkan itu lebih baik daripada wanita cantik tapi enggak punya anak. Hadis ini lemah, hadis ini lemah. Tapi Rasul Shallallahu Sallam mengatakan dalam hadis sahih, "Telzawajul Walud al nikahilah perempuan yang yang subur dan penyayang. Itu hadis sahih. Syekhnya itu menjelaskan tentang perempuan yang hitam. Ya, Rasul tidak mengatakan perempuan yang cacat, perempuan yang enggak punya telinga, perempuan yang buta. Disebutkan kenapa beliau menyebutkan sauda? Karena warna hitam cukuplah untuk menyimpan aib-aib yang lainnya. Enggak pantas seorang suami itu menyebuti istrinya, menyebutkan wanita ciptaan Allah dengan sifat-sifat yang buruk, dan memang tidak boleh. Aku dengar, ingat dengan kejadian itu. Maka aku bersabar. Ya sudah, Bismillah. Mudah-mudahan perempuan ini. Seperti yang aku harapkan. Selang berapa waktu kata dia. Aku terbiasa melihat keburukannya. Orang kalau sudah awal mungkin melihat orang cacat. Itu kan ngeri ya. Tapi karena tiap hari ngeliat terbiasa. Ketika aku sudah terbiasa. Subhanallah pancaran kecantikannya bertambah dari dirinya. Yang menjadi usaha dia pertama adalah keriduanku yang dicari sama istriku itu setiap hari kebaikannya bertambah dan setiap hari kecantikannya bertambah di depan mataku. Sehingga aku tidak mau digantikan dengan wanita manapun yang lebih cantik dari dia. Kenapa? Karena dia sudah cinta sama istri. Ma'ashil muslimin wa'al-muslimat rahimakumullah ketika Rasul mengatakan fadfar bidha tidid carilah yang agamanya baik ini benar-benar sehat dari seorang nabi Bukan dari seorang ustaz. Nabi memberi nasihat. Dan dia tahu yang diinginkan oleh seseorang itu adalah ketentraman di rumahnya. Kejamaian di surganya sana. Punya istri cantik tapi tidak taat. Apa gunanya? Kemudian Rasulullah SAW juga berkata ketika ditanya tentang harta yang paling mulia. Ini untuk memilih calon menantu ya. Ibu-ibu yang mau cari menantu. Bapak-bapak yang mencari menantu. Ingat. Zatuddin, yang agamanya baik. Rasul pernah ditanya tentang harta yang paling mulia. Apa sih harta yang paling mulia di dunia ini? Rasul s.a.w. mengatakan yang pertama, Lisanun zakir, lidah yang pandai berbikir, Waqalbun syakir, dan hati yang pandai bersyukur, Dan yang ketiga, Wa zawjatun, istri. Istri yang gimana? Wzujjat mu'minat tugiinuh ala iman, wfirouat wzujjat mu'minat tugiinuh ala amril akhirah. Istri yang beriman yang membantu urusan agamanya. Ibu-ibu ingat tuh, yang dicari bukan yang membantu urusan dunianya, bukan yang istri sudah bekerja. Enaklah buat dapat istri yang sudah kerja, aman anak tinggal kipas-kipaslah, ada duit masuk. Bukan itu, harta yang paling mulia istri yang membantu urusan akhirat, yang ketika suami ketiduran dibangunin mas sudah agan mas sholat malam-malam dipercikan ke depan wajahnya mas nggak mau sholat witir sebentar mas dua rokat aja tambah satu tiga jadi subhanallah ibu-ibu kok rame di sana mas. Ya, ibu-ibu, ini ibu-ibu karena suami-suaminya soleh semua, Alhamdulillah, gitu kan? Amin. Dibangunin tu, itu istri yang membantu urusan akhirat. Jadi, kalau mau cari menantu, lihat kira-kira menantunya ini bakal membantu anakku untuk akhiratnya enggak? Berapa banyak suami-suami yang awalnya solat berjamaah ke masjid, solat sunnahnya enggak pernah ditinggal, puasa Senin-Kemisnya enggak pernah luput. Nikah hilang tu semua, gara-gara istrinya tidak membantu dia untuk urusan akhirat. Ingat dunia bakal kita tinggalkan semuanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan adzunya malunatun malunun malfiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Illa zikrullah wa mawala kecuali zikrullah. Mengingat Allah dan kepatuhan-kepatuhan kepada Allah. Kemudian wa alimun wa muta'allim dan orang yang berilmu atau orang yang mengaji menuntut ilmu. Maka ingat mau cari menantu yang ditanyakan itu. Kira-kira dia bisa enggak bantu anakku masuk surga? Bukan membantu anakku untuk bangun rumah. Bukan untuk membantu anakku untuk memiliki mobil, jangan. Kira-kira bisa enggak dia mendidik anak-anaknya menuju ke pintu surga? Kalau kira-kira enggak -kira bisa, cari yang lain. Cari yang lain. Karena insya Allah banyak si wanita. Tapi yang jadi masalah kita katakan tadi. Banyak orang yang akhlaknya baik. Agamanya mulia. Agamanya masya Allah. Tapi enggak cantik. Anaknya orang miskin. Gimana Ustadz? Enggak level. kan Subhanallah. Kalau sudah agamanya baik, semuanya level insya Allah. Itu untuk untuk ibu-ibu nih untuk mencari menantu perempuan atau untuk mencari istri. Kalau untuk mencari suami gimana? Memilih suami nih. Dua. Dua kriteria harus ada di dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis wa at-Tirmidzi sahih, "Idza ja'akum man tardawna dinuhu wa kalau datang meminang kalian. Meminang putri kalian. Seorang lelaki yang agamanya baik. Dan akhlaknya. Ingat. Agama dan akhlak. Karena ada orang yang agamanya baik. Tapi akhlaknya buruk. Ada gak? Ada. Hafalan Qur'annya jangan ditanya. Masya Allah. Salat berjamaahnya gak pernah lepas. Tapi kalau ngomong sama orang... Selalu nyakitin hati nah, Ini berarti akhlaknya gak mulia Ada mungkin orang-orang yang udah haji, Sering datang kajian Kemudian dia meminang seorang wanita Ustaznya ditanya Ustaz, Antum kenal gak sama Fulan? Antum siapa namanya? Abdullah Kenal gak sama Abdullah? Oh Abdullah kenal Dia selalu hadir di tempat kajian anak Ustaz kenal apanya? Kenal agamanya tapi belum kenal sama akhlaknya. Karena untuk akhlak itu di luar kita dilihat tahu. Bagaimana dia sama tetangganya? Bagaimana kalau dia bos sama anak buahnya? Bagaimana kalau dia anak buah sama bosnya? Bagaimana dia sama orang tuanya? Bagaimana dia sama kakaknya? Bagaimana dia sama adiknya? Itu akhlak. Memang akhlak lebih spesifik kepada hubungan sama sama manusia. Kalau hubungan sama Allah ya agama lah. Alhamdulillah dia enggak minum gitu kan. Dia orangnya baik, dia tidak minum, teman-temannya baik. Cuma urusan akhlak hati-hati. Karena ada lelaki-lelaki yang mungkin sudah ngaji, tapi kasar. Ada. Kita mau anak kita dibukulin sama sama suaminya. Tidak mau kita. Maka akhlak. Ada orang-orang yang sudah ngaji, tapi suruh bayar utang. Susah. Sudah ngaji, Masya Allah. Bahkan hafal tujuh sama ketika ditagih. Eh, ente punya utang sama anak masa anak punya utang semainti. Nanti ah gampang gitu Ada orang, orang yang seperti itu, maka Rasul memberikan dua kriteria. Akhlaknya mulia dan agamanya baik. Fa zawwijuhu, kalau yang meminang anak kalian punya dua hal ini, nikahkan anak kalian. Wa illa takun fitnahun fil ardh wa fasadun 'arid. Kalau orang seperti ini tidak kalian nikahkan, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Akan terjadi fitnah kekacauan. Dan kerusakan yang besar sekali. Betul. Ketika orang-orang yang soleh tidak dinikahkan. Kemudian yang dinikahkan adalah orang-orang yang tidak soleh. Berapa banyak jamaah perempuan-perempuan yang curhat sama ustadz. Ustad-ustad siapa aja? Ustad. Suami anak ini tidak benar ustadz. Macam-macam seperti itu. Dulu ketika baru nikah semuanya benar. Tapi setelah setahun dua tahun kelihatan belangnya ketahuan tuh belangnya umpamanya. Maka ini tugas orang tua untuk men men apa? mensurvei. Kirim orang tuh. Apalagi kita di polisi ini kan gampang kalau jadi intel kan. Coba kalau lihat tuh fulan gimana baik enggak? Kalau sholatnya oke, okay. sholatnya sudah selesai, masalah agama jangan ditanya. Anak kepengin tahu gimana akhlaknya dia. Wah, kata dia suka jelek-jelekin orang. Omongannya seperti itu. Ya, berarti sudah. Nanti kau dijelek-jelekin karena ada suami-suami yang suka jelekin istrinya, dia jelek jelekin mertuanya, dia jelek-jelekin. Itu aja suami-suami yang seperti yang suka menjelek-jelekin keluarganya istri subhanallah. Kalau kau enggak suka sama istri maupun sama keluarga istrimu, kenapa kau datang meminang dia? Sekarang udah dikasih anaknya, dijelek-jelekin yang ngasih sama dia. Ini termasuk tidak bersyukur kepada kepada mertuanya. Yang sudah memberikan putrinya. Jadi ingat agama dan akhlaknya. Akhirnya sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau nafihhi maka kalau orang ini ya, betul akhlaknya, agamanya baik, tapi dia itu miskin, tapi dia itu jelek. Gimana Rasulullah? Apakah Rasul fangkehoh, awfaszawiunikahkan dia? Jangan takut, kalau menikahkan putri kita. Menikahkan anak kita dengan seorang yang akhlaknya mulia Dan agamanya baik aman Dan akan dirasakan bagaimana istri itu berbahagia sama dia Karena seorang yang beriman Seorang yang berakhlak mulia Dia akan menghormati wanita Karena itu pesan Rasul SAW kepada seorang muslim Rasul mengatakan Kata Rasul SAW itu Aku timpakan Sulitan buat kalian nanti hati kalau kalian tidak menjaga dua hak manusia yang lemah. Yang pertama yatim, anak yatim. Dan yang kedua adalah al-mar'ah, perempuan. Jadi kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah pembela kaum wanita. Kalau ada orang mengatakan Islam itu mendzalimi wanita, tidak sama sekali. Bahkan Islamlah yang mengangkat wanita. Islam tidak mau wanita itu dijual kayak paha ayam. Dijual di pinggir jalan. Digaji berapa? Satu juta. Satu juta setengah. Berdiri di sana dia. Dia punya anak di rumahnya. Dia harus berdiri di sana. Padahal yang wajib memberi nafkah siapa? Suami dalam Islam itu. Perempuan itu di rumah jadi ratu. Kau gak punya kewajiban cari nafkah? Nih aku suamimu. Itu dalam Islam seperti itu. Jadi kalau menikahkan putri kita dengan seorang yang agamanya baik. Akhlaknya mulia aman. Akan dihormati anak kita. Akan diperhatikan dia Akan dijaga dan disayangi dia Ingat walaupun dia miskin Kadang-kadang kalau -kadang orang tua Kalau ada seorang lelaki yang meminang Yang ditanya apa Minta berapa gajinya nah, Anak gajinya Anak ustad di pesantren gitu. Gajinya 700 ribu gitu, kan. Subhanallah Mau dikasih makan apa anak-anak 700 ribu Gak cukup tuh Kau makan sendirian Subhanallah Subhanallah, ingat Itu perempuan punya Rizki sendiri, enggak makan Rizkinya suami, enggak ada Anak tidak makan Rizkinya, bapak Dan bapak tidak makan Rizkinya Allah mengatakan Nahnu wa iyaku. Kita kata Allah yang ngasih Rizki sama anak-anak kalian itu. Dan kita pula yang ngasih Rizki sama kalian Supaya orang tua tidak Berpikir bahawa saya yang Ngasih Rizki itu bapaknya Istri berpikir yang ngasih rizki adalah suaminya Tidak sama sekali Yang ngasih rizki itu Allah Jalla Jalaluh Dan buktikan jamaah Buktikan rahmat Allah SWT Kalau saya boleh cerita Saya lagi Na'udzubillah min kalimatisah Tapi ketika saya nikah Saya di Medina Ini yang namanya seorang mahasiswa Tidak punya rumah lah tentunya Gaji jelas pengeluaran Jelas juga Akhirnya Ketika saya nikah ngutang jelas Dan yakinlah Yang mau nikah gak punya duit Utang Boleh utang jamaah Maharnya Boleh Umpamanya mertuanya ngomong Saya nikah-kongong dengan mahar 100 juta gitu kan Iya Tapi bayar ikir sampai mati gak apa-apa kan Berarti semua banyak Iya gak apa-apa bayar. bayar tiap bulan 100 ribu bayar umpamanya sampai mati nanti kalau aku mati ya tolong diikhlaskanlah gitu. yakin dengan itu boleh utang dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada tiga manusia yang Allah akan nanggung dia salah satunya washabun nakahmin adillahafat seorang pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya ingat menikah untuk menjaga kehormatan dirinya bukan menikah karena sudah tabrakan banyak orang Kenapa inti nikah? Kok nikah cepat? Kata dia Ya gimana nih? Udah hamil nih Na'udzubillah Bukan Tapi seorang pemuda yang menikah Untuk menjaga kehormatan dirinya Itu Allah tanggung dia Saya ingat ketika nikah Mutang Jual jalan-jual sini Akhirnya nikah Dan subhanallah Saya benar-benar yakin Bahawa istri punya rezeki sendiri Tidak makan rezeki saya Ketika anak lahir Kalau kita mikir ya Mikir Masa cukup gaji itu? Tidak bakal cukup kemudian kita punya anak masih kecil mikir nih gaji anak sekarang 2 juta setengah nanti anak ini kalau kuliah waduh gimana kuliah itu ini masih baik kita sudah mikir gimana kalau kuliah itu kan berat kita tenang tuh anak punya rezeki, dia tambah besar rezekinya tambah gede insyaallah dan kita lihat orang tua tukang becak bisa anaknya kuliah dan lulus tukang becak dan kalau dia mikir, dia akan susah. Begitu pula. Jadi jangan takut kalau ada yang meminang putrinya. Kemudian dia itu gajinya sedikit. Jangan takut. Tapi ingat dua syarat itu harus terpenuhi ya. Akhlak dan agamanya. Lulusan pesantren. ah Lulusan pesantren yang dijamin apa? Agamanya. Akhlaknya belum. Seharusnya agama dan akhlak itu jalan bersama. Tapi kadang-kala nggak bersama-sama, maka harus ada tim survei. Dan pernah ada seorang yang ingin menikahkan putrinya dengan mahasiswa Madinah. Orang tuanya, masya Allah, orang tuanya ini benar-benar memilih buat putrinya. Yang ngomong, ustadz, anak-anak dilamar semafulan, ustadz kenal semafulan. Anda tahu? Ustaz tahu sama dia? Ya, enggak terlalu tahu, tapi dia masih di Madinah lagi ambil S2 di Madinah. Allah orang baik anak Abang. Tapi Ustaz coba cari tahu. Akhirnya anak ngomong, "Anak kurang tahu, tanya sama Fulan." Fulan itu kakak kelasnya mahasiswa itu. Ustaz, yang mak comblangnya ini, apa mak comblangnya ini? Pengantarnya. Yang mengenalkan itu Fulan. Masa anak tanya sama Fulan? Iyalah anak cari tahu. Akhirnya anak cari tahu, belum tahu. Belum tahu secara utuh tentang dia. Dia ngomong. Bahan, ustaz, andai kata anak ustad yang diminta sama dia. Kira-kira ustad kasihkan gak? Waduh ini berat sekali. Akhirnya anak cari informasi. Anak ngomong bismillah. Yang anak tahu setelah anak kaji. ya udah, dia baik. Insya. Dan dia nikahkan. Itu yang harus lakukan oleh orang tua. Ketika mau menikahkan putrinya. Dia benar-benar mencari seorang yang memang bisa menjaga dia. Dan mengantakannya kelak ke pintu surga insyaAllah. Ma'asih al-Muslimin. Ya ingat juga. Islam itu tidak kenal dengan pacaran. Ada pacaran dalam Islam? Ada enggak? Ada. Setelah nikah. Jadi kalau mau PDKT itu pas malam pernikahan. Mau PDKT pas malam pernikahan. Dan buktikan itu. Orang-orang Barat mengatakan apa? Malam pernikahan, malam penguburan. Kinta, laillatu dzifaf, laillatu dafnil. Hup, malam pernikahan adalah malam penguburan kinta. Bisa dibayangkan? Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Banyak, banyak buktinya. Malam pernikahan malam penguburan kinta. Untuk siapa? Untuk orang yang pacaran. Kita lihat masya Allah, pacarnya 6 tahun, kawinnya cuma 3 bulan. Iya? Kemana 6 tahun dia masih bisa jaga? Pas nikah, udah api kintanya bahkan ada yang mau ke pelaminan nggak jadi nikah karena udah pacaran udah selesai semuanya kenapa mereka punya falsafat itu malam pernikahan malam penguburan cinta karena buat dia pacaran itu udah semuanya udah segala galanya cinta kasih udah keluar bahkan udah tidur bareng udah tidur bersama naulubillah nindalik zina mereka itu Na'udzubillah. kemudian nikah ketika nikah pernikahan itu hanya sekedar untuk mendapatkan buku nikah itu aja dapat buku nikah selesai kadang kala foto berdua ya nih buku nikahnya difoto naudzubillah sebelumnya enggak pernah difoto yang haram itu tidak pernah difoto yang halal dia foto Allah kadang kala murka maka saya ingatkan kepada bapak-bapak ibu-ibu yang rumah tangganya bermasalah sama suaminya ingat mungkin dia punya dosa dulu dia punya dosa zina mungkin dia menikah sama suaminya ketika dia sudah pernah berhubungan yang haram. Kemudian dia tidak bertobat. Ada orang-orang itu enggak bertobat dalam artian setelah menikah dia pikir alhamdulillah sekarang sudah halal. Betul, sekarang sudah halal. Tapi dosa zina itu harus minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala keributan di rumah tangga gara-gara ada dosa masa lalu yang kita belum bertobat. Dalam Islam, malam pernikahan adalah malam malam penyemian cinta ya, karena baru kenal ya. Antum bisa lihat tuh orang kalau baru kenal pengantin baru dipegang kukunya aja langsung langsung takut dia karena dia belum pernah jumpa sama dia belum pernah ketemu sama calon suaminya tapi kalau dia sudah jalan bareng-bareng udah tidur bersama biasa dia gak ada hati sudah sama istrinya bahkan yang ada malam pernikahan udah malam marah-marahan sudah. kemudian gak ada bulan madu dalam islam Insyaallah tuh anak-anak namanya anak anak kalau bapak-bapak nggak -bapak pantas lah kayak itu apalagi ibu gitu bulan madu ingat di Islam nggak ada bulan ada bulan madu nggak ada bulan madu itu bahasa arabnya apa syahrul asal bulan madu bahasa inggrisnya honeymoon ketika saya membahas tentang bulan madu saya cari secing di di internet itu ternyata itu terjemahan. Jadi di buku-buku ulama terdahulu, itu tidak ada istilah bulan madu. Bulan madu ini adanya di barat mereka itu. Bahkan disebutkan mereka memang seperti itu. Pernikahan pertama, ya, malam pertama, seminggu, dua minggu, sebulan, itu bulan madu. Setelah itu, bulan empedu gitu. Udah habis madu. nak Namanya madu itu. enggak mungkin selama-lamanya. Antum lihat lebah itu. Diperas, diperas, diperas. Habis madunya. Maka dalam Islam itu. Sampai mati. Madu. InsyaAllah. Sampai mati. Madu. Kita lihat Rasulullah SAW. Ya. Beliau itu sampai tua rentah. Tetap beliau. Memberikan kasih dan cinta kepada. Istrinya. Sampai beliau. Tua sampai beliau renta, Beliau tetap berbuat baik kepada istrinya Setelah ini sudah nikah Kita alhamdulillah Sudah pernah bulan madu selesai Kadang-kadang ada orang ingin Mengulangi bulan madunya Saya selalu ingat sama kisah Sheikh yang dia cerita Tentang seorang Sejoli yang bulan madu Bulan madu itu baru nikah Di Arab juga ada sekarang sudah mulai tuh. Sudah mulai budaya barat ini Datang ke mereka bulan madu Gak mau diganggu. Sama saudara-saudaranya gitu kan. Pulau-pulau di sana. Di sebuah villa mungkin hotel. Istrinya keluar dari kamar mandi jatuh. Istrinya jatuh. Suaminya langsung digendong sama suaminya. Disayang-sayang dibawa ke tempat tidur. dipijitin ya subhanallah. Itu malam. Bulan madu. Setahun setahun setelah itu. Si istri ingin mengulangin bulan madu. Karena biasa suami kalau sudah. Sebulan dua bulan udah biasa tuh. Yang awalnya manggil sayang ya, kasih karena udah mulai gembrot istrinya, dipanggil Jud, sini Jud. Nah, allah Al itu itu terjadi, si istri istrinya ngomong sama suaminya, yuk kita ngulangin lagi tuh malam-malam indah gitu ya. Berangkat betul suaminya masuk, yuk berangkat. Berangkat Rasul Sal-sal. Eh, dia berangkat sama sama istrinya di tempat yang sama dan qadarullah takdir Allah berkata perempuan ini keluar dari kamar mandi dan terpleset jatuh si suaminya mungkin sama hpnya atau sama bacaannya dilihat, emangnya eh, kau enggak lihat tuh subhanallah ya. terjadi enggak Bapak-bapak yang tahu ini Bapak-bapak sama ibu-ibu nih ingat biasanya Rumah tangga itu akan berjalan dengan baik Menjadi surga Ketika kedua belah pihak itu Tahu dengan tugas masing-masing Tahu dengan tugas masing-masing Jadi harus ada Kalau istilahnya sekarang itu MOU Kesepakatan gitu kan Apa tugasmu? Apa kewajibanmu? Udah Sebenarnya gak perlu ada diantara suami istri Allah sudah menjelaskan Pekerjaannya masing-masing Udah Allah jelasin Istri sebagai apa Suami sebagai apa Ketika tahu Insya Allah bisa berjalan Istri tugasnya apa Di rumah Ustaz Ustaz ini Gak tahu Apa istilah gender sekarang Dulu Kita kan diajarin dibuka SD apa Budi Berangkat ke sekolah Bapak Budi ke sawah, ibu budi ke pasar ya mana mana yang masih ingat nih yang baru sd masih belajar entuk anak lupa lah jadi mereka mengatakan harus dirubah itu perempuan kok di rumah perempuan itu kerjanya di mana harus bersama lelaki saya heran kalau umpamanya perempuan itu harus sama dengan lelaki yang ngurus anak siapa Siapa yang urus anak? Pembantu. Pembantu perempuan apa lagi? Perempuan. Kita akhirnya kita yang mau sama dengan lelaki. Tapi pembantu tidak boleh sama sama lelaki. Kalau pembantunya sama sama suaminya. Siapa yang uruskan anak kita? Tidak ya ada. Itu tugas mudah. Ya Allah. udah dibagi-bagi. Maka tolong suami istri ini saling memahami. Apa tugasnya. Apa kewajibannya. Dan apa hak-haknya karena Allah mengatakan walahunna mithallazi alaihin nabil ma'ruf dan wanita-wanita itu punya hak seperti atau sepadan dengan kewajiban dia. Kalau ini dijaga, insyaallah aman. Ramadan ini gimana sekarang Nasihat saya kepada bapak-bapak Ramadan ini ya, kalau istrinya istrinya menyajikan sesuatu. Tolonglah katakan syukron katakan makasih. Kita nih. Kalau di warung ada orang nganterin air ya. Kita ngomong terima kasih sama dia. Istri kita 20 tahun. Setiap hari nyajikan makanan. Pernah dapat terima kasih ibu. Syukron dari suaminya pernah dapat? Nggak tahu. Bapak-bapak pernah ngomong sama istrinya. Dik, yazakillah khairan. InsyaAllah gitu, kan. gitu kan. Nggak aja. Padahal mungkin dia makan. Oh kayak gini sih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sanaa'a alaikum ma'rufan fa kafiu. Eh, kalau ada orang berbuat kebajikan sama kalian, apa? Kafiu, balas dia. "Fa in lam tajidu ma tukafiuuna bi, kalau kalian enggak bisa balas, maka doakan dia. Apa doanya? Jazakallahu khairan. Makasih. istri kita yang udah hamil anak kita. Ngomonglah sekali. kali. Ji, Subhanallah ya, Makasih banyak kau sudah Membawa anakku di perutmu ini Kita kalau ada yang gendong anak kita Kita katakan syukron Kita terima kasih Tapi sama istri kita kadangkala kita tidak pernah mengatakan syukron Maka sekarang Mulai sekarang nih Ramadan moment ya Biasanya istri itu nyanyikan makanan yang enak-enak Sehingga bulan Ramadan seperti bukan bulan puasa Ramadan itu seperti bulan Wisata kuliner Tiap hari ganti makanannya. Bahkan Masya Allah bapak-bapak, ibu-ibu selesai Ramadan bukan tambah kurus. Tambah kelihatan gitu loh. Ini kan gak benar. Puasa itu bulan tidak makan. Kok selesai Ramadan tambah gemuk? Berarti ada yang salah. Nih. Ada yang salah. Tapi ingat itulah yang paling enggak. Ucapkan terima kasih. Suami sebagai nahkoda juga harus membimbing istrinya. Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ramadan, momen yang penting. Untuk mengingatkan istri kita. Apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Yang pertama, agar baiti jadi jandati ini. Berbukalah di rumah. Suami kalau bisa, berbuka di rumah bersama keluarganya, bersama anaknya, baru setelah itu berangkat ke masjid, ya. Yang nggak pernah ke masjid, ada orang yang masya Allah makan, agar langsung makan, semuanya mau dimakan. Sudah, orang udah pada pulang sholat dia masih duduk. Pak, udah sholat pak, belum bisa berdiri masih. Jangan, pokok cukup lah, pokok cukup dimakan terus sholat, kemudian duduk bersama keluarganya. Yang kedua. Ngaji Tadarus Tadarus ini Ya ngaji sama istrinya Ada orang yang tidak pernah hatam Tapi Ramadan kumpul Eh istriku anakku nanti habis isya, Habis perawet yuk kita ngaji Paling enggak suami ngaji Anaknya Meneliti ya, memperbaiki begitu pula istrinya Agar Ramadan ini benar-benar menjadi bulan Yang penuh berkah Sedekah umpamanya Saling bersedekah kasih kepada keluarga istri bapak bapa yang punya kelebihan harta. Kasih itu keluarga istri. Ada suami-suami yang pelit sekali. Sama keluarga istrinya. Dia sama keluarganya sendiri. Alhamdulillah loyal dia lah. Royal dia itu sama keluarganya. Tapi sama keluarga istri pelit. janganlah, Jangan. Karena mertua itu sudah ngasih putrinya sama keluarganya.